Kita belajar lagi tentang hidup dan mati. Saya kira ini dua hal yang sesungguhnya e, bisa menyenangkan dan bisa menakutkan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Kita mesti tanya kepada Qur'an bagaimana informasi tentang hidup dan mati. Hidup dan mati itu hal yang menyenangkan atau menyedihkan menurut Al-Quran. Kalau mau senang, betul-betul mau senang, harus mati. Hmm. Karena dengan mati kita dapat hidup. Ya kan? Kalau hidup di sekarang ini Belum terlalu senang Masih pernah susah tidak? Pernah takut tidak? Ada suatu hidup Tidak ada sedih, tidak ada takut Wow Ada suatu hidup Yang eh, eh, Yang tidak memerlukan Suatu alat atau sebab Untuk mewujudkan Apa yang kita inginkan Kalau sekarang saya mau minum, saya harus jalan pergi ambil minuman. Ada satu hidup di sana. Begitu mau ada di hadapan kita. Masyaallah. Jadi lebih bagus hidup atau mati? Loh. <laughs> Ayo, tadi mau hidup. <laughs> yeah. Mungkin pengertian hidup barangkali kita hidup. kita kita mau kita mau lihat gitu. Hmm. Kita lihat dulu ya pengertian hidup ya. Apa sih yang dinamakan hidup? Kalau dalam agama, hidup itu bukan me me menarik dan menghembuskan nafas. Hidup itu bukan berdenyutnya jantung. Hmm. Karena itu Al-Quran ada menyatakan, jangan duga orang-orang yang sudah berhenti denyut jantungnya. Orang-orang yang gugur mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Jangan dua, duga dia mati. Dia itu hidup. Tapi kamu tidak merasakan bagaimana hidupnya. Nah. Kalau kita mau eh, melihat hidup itu. Eh, hidup itu ditandai oleh tiga hal. Yang pertama tahu. Semut itu hidup. Begitu Anda mau ini dia, dia tahu dirinya ditekan, dia gigit Anda karena dia tahu. Hidup yang kedua itu atau atau, atau yang kedua adalah merasa. Yang tidak punya perasaan tidak hidup. Ya kan? Kursi ini tidak hidup. Yang ketiga, gerak Semakin banyak orang tahu Semakin mulia yang dia tahu Semakin berkualitas hidupnya ya kan? Kalau saya kenalan dengan orang-orang gelandangan Yang tidak berilmu Yang tidak berprestasi Hidup saya tidak berkualitas Kalau saya tidak giat melakukan pergerakan ke kiri dan ke kanan melembem, di rumah aja, ya itu hidup tetapi hidupnya tidak berkualitas ya, kalau saya tidak punya perasaan tidak pekah tidak peka pada orang kalau kita di dunia ya ada orang sakit ada bencana ada ini tidak ada kepekaan itu kualitas hidupnya buruk hmmm <tuh> Itu arti hidup Nah hidup ini kita alami Bertingkat-tingkat Kita Pernah hidup dalam perut Hidup gak itu bayi ya. Tetapi kualitas hidupnya Sangat terbatas Geraknya bagaimana? Terbatas Yang dia tahu Terbatas Yang dia rasakan terbatas Sebenarnya hidup dalam perut ibu itu, hidup dalam perut ibu itu persiapan untuk hidup selanjutnya. Kita diberi mata, ya kan? Kita diberi eh, mulut. Tetapi mata kita belum berfungsi. Mulut kita belum berfungsi. Makanya melalui tali pusat Begitu lahir Mata mulai berfungsi Untuk kita gunakan Dalam kehidupan dunia Tetapi mata kita dalam kehidupan dunia Belum berfungsi maksimal Ada lagi Yang ada wujud Dalam kehidupan dunia ini Yang kita tidak bisa lihat Apa itu Pak Kekas? Malaikat bisa lihat? Haa orang kalau sudah menjelang kehidupannya yang akan datang itu tabir yang menutup matanya dibuka Al-Quran berkata fana sekarang kami buka tabir yang menutup matamu sehingga matamu sekarang sangat tajam bisa melihat jadi di sini nih persiapan ini Itu, itu simbolik atau memang memang benar-benar benar. buktinya ada Raya mati itu menjelang kematiannya dia sudah lihat Oh itu ada saya punya keluarga datang menjemput saya itu matanya sudah terbuka nah, jadi sarana kehidupan ini itu disiapkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala mempersiapkannya pertama di Jenin. waktu jadi orang lahir kelahirannya ini ada periode-periodenya. Hidup di dunia ada periodenya, hidup di akhirat ada periodenya juga. Dan itu eh, bayi, Ya, toh? Jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua, ada sesudah tua. Tidak. Nah. Ada itu, itu ada diatur oleh sementara pakar usia-usia seseorang hmm. ya Kapan orang dimulai, usia remaja, usia usia muda itu mulai kapan Usia eh, dewasa itu kapan Usia eh, tua itu kapan Orang yang sampai 70 tahun itu sudah tua namanya Tapi kalau lebih 70 Pujuh, Sudah tua Tua, Tua bangka, bangka. <laughs> <laughs> Saya ingin <kira> begitu <laughs> Baik, pokoknya tadi menarik eh, Jadi tadi eh, Hidup adalah sesuatu yang membuat kita tahu Merasa dan kita bergerak, bergerak Tadi dicontoh, dicontohkan eh, Tentang semut Uh, pasti ini ada kisah-kisah juga berkaitan dengan semut menyangkut kehidupan yang bisa kita pelajari dari Oh banyak sekali Kaitan dengan hidup kita yang punya, punya man, harus punya manfaat Betul, banyak sekali Oh banyak sekali di Al-Quran ada disebut tentang semut dan bagaimana mereka merasa oh, Dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ketika Nabi Sulaiman dengan tentara-tentaranya Ibu-ibu nganggu-nganggu Artinya udah tahu ini kisah Untuk pemirsa deh Waktu eh, berjalan Semut berkata, ayo masuk ke perkampungan kamu Jangan sampai Sulaiman menginjak-nginjak kamu bersama tentara-tentaranya Sedang dia tidak tahu, coba lihat pekanya ini semut Dia tidak berkata dia menginjak karena dia benci pada kamu Tidak, dia tidak sadar bahwa dia injak kamu hmm. Semut banyak sekali itu yang berkaitan dengan semut Bagaimana semut itu dari satu sisi ketekunannya Tetapi juga loba, pertama itu semua ya, toh. ah ini ini hidupnya harus kita pelajari binatang-binatang ini -binatang. saya kira demikian baik uh, menarik ibu, ibu ya tadi kalau uh, pada awalnya ibu-ibu mengatakan bahwa yang enak itu hidup tadi sudah berubah tadi kan yang enak-enak mati bagaimana enaknya mati itu mati yang tadinya kita curiga yang tidak menyenangkan nah mesti kita tahu lebih dalam nih apa-apa mati yang menyenangkan itu Pak Kures Mati, mati apa? yang menyenangkan <laughs> Kita mau tahu dulu apa sih mati itu Atau kita mau bertanya Mati itu berapa kali hmm. Benarkah sekali Tidak oh, mati Kalau mati suri lain lagi Sekali mati Kalau Al-Quran berkata Menyangkut orang-orang kafir ketika mengadu Ahyaitan asnatain wa amat tanasnatain Kamu hidupkan kami dua kali dan matikan kami dua kali. Nah, jadi dua kali semua Maksudnya Pak Kures? Mati itu adalah ketiadaan di pentas bumi ini. Ketiadaan di pentas bumi. Mati juga diartikan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika kita berkata ketiadaan di pentas bumi, itu bukan berarti ketiadaan. Dia tidak ada di sini. Pernah ada di sana. Dia tidak ada di sini dan akan ada di sana. Kita sebelum lahir, kita berada dalam suatu alam yang bukan alam dunia. Kita lahir hidup di dunia. Sekarang mati sekali, hidup sekali Kita mati di dunia, mati yang kedua kalinya nah, Tapi hidup, hidup yang kedua kali itu Di alam barzah ya tahu, Sampai kiamat nanti Sampai sebelum Sampai setelah terjadi perhitungan Itu hidup yang kedua Semua orang mengalami hidup yang kedua kalau yang masuk surrga hidup yang ketiga yang masuk neraka layak mutufihawala yaa dia tidak hidup tidak juga mati Bagaimana supaya dapat itu hidup yang abadi tidak bisa kecuali mati jadi tidak usah menghindar dari mati jemput itu mau mm -hmm. sebelum jadi, sampai ke ajal Pak ah, sebelum sampai, sampai ke ajal ah, nah. Jadi menyangkut pertanyaan kita tadi ya Bu-Ibu ya Hidup yang sesungguhnya itu yang mana? Nah, hidup yang sesungguhnya yang anda hidup yang berkualitas Ada orang sakit itu sebenarnya tidak hidup berkualitas Ada orang bergerak begitu hebat itu belum berkualitas hidupnya kalau dia tidak tahu banyak Ya kan? Tadi kita katakan semakin mulia yang Anda ketahui, semakin berkualitas hidup Anda. Kalau Anda eh, eh, kenal eh, eh, Menteri dan Anda kenal Presiden, lebih berkualitas kalau kenal Presiden. Iya kan? Tapi kalau Anda kenal Tuhan, ah, itulah kualitas hidup yang paling baik. <tuh> Karena semakin mulia. <tuh> Itu satu. Kalau kita bicara mati lagi yang kedua, kita bicara mati yang kedua. Mati itu sakit atau enak? Belum tahu. Sakit Pak Dia sakit. Dia sakit ya? Oke. Okay. Udah pernah sakit-sakit mati? Macam -macam kita, kita, kita tanya. Kita, kita lihat begini. Kita bisa tahu kalau kita belajar Al-Quran. Kita belajar agama. Tidak ada orang yang pernah mati yang kembali menceritakan kita bahwa mati itu enak atau tidak. Tapi kita bisa jawab kalau kita belajar dari Al-Qur'an. Oke. Okay. Kita tanya dulu. Yang mana lebih enak, sadar begini kerja daripada tidur? tidur? Tidur enak. Tidur. Buktinya kalau kita capek kita tidur. Nyaman tidur. Mengantuk itu enak ya. Tapi lebih enak dari mengantuk tidur. Apa yang lebih enak dari tidur? Yang lebih enak dari tidur Yang lebih enak dari tidur mati Bukan soal tidak ingat atau ingat Memang nyaman mati itu Itu sebabnya kita kalau bangun tidur Itu kita baca Alhamdulillahillazi ahyana Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur Segala puji bagi Allah Yang menghidupkan kami Sesudah kematian kami Jadi mati itu sama dengan hidup Tidak perlu takut mati Tetapi Ada faktor ekstern Yang menjadikan sesuatu Bisa lebih sakit Atau bisa tidak terasa sakitnya Saya beri contoh Kalau saya memotong jari saya Sakit atau tidak? Sakit. Kalau disiram jeruk nipis Lebih sakit. lebih sakit Kalau dibius Masa. Tidak sakit Iya kan? Ya. Mati begitu Mati bisa lebih sakit dari yang anda bayangkan Kalau ada faktor ekstern Bisa lebih enak dari anda bayangkan Kalau ada faktor eksternan Faktor luar Apa faktor itu? Amal seseorang <tuh>. Kalau amalnya baik Wah wow itu enak sekali mati Itu, itu Jadi sesungguhnya uh, uh, Orang yang takut Akan kematian Memiliki, menyimpan Aspek-aspek uh, internal yang Oh iya, Dia yang... betul Dia memimpan hal tersebut dalam dirinya Agama datang Menghilangkan keresahan Agama itu orang Agama itu mau orang tenang Mau orang damai Mau orang tidak takut Iya kan? Mm -hmm. Maka semua faktor yang bisa menimbulkan keresahan Dia singkirkan nah, Sehingga orang itu mati Ya saya menghadap Tuhan Saya optimis Nah tetapi kalau mau optimis Mau menghadap Tuhan dengan baik Jadikan hidup anda di sini berkualitas Ses Selama ini kitab kita beranggapan dengan yakin sekali bahwa Kenikmatan itu ada pada kehidupan yeah. Jadi maut itu sama sekali jauh dari kenikmatan. Bagaimana persepsi Quran tentang maut? Saya kira ya? tidak demikian, tidak demikian. Ya, memang maut bisa menjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi itu kan di tangan Anda, mau mengerikan atau mau menyenangkan, terserah Anda. Faktornya Anda yang menentukan. Jadi ajal itu bisa ah, sebenarnya. Nah, sekarang ajal lain lagi. Apa artinya ajal? Be, tidak selalu saat kematian Ajal itu adalah Masa berakhirnya sesuatu yeah. Saya punya gelas pecah Tiba ajalnya yeah. Ya kan? Yeah. Saya kontrak kerja Berakhir tanggal 1 bulan 1 tahun 2007 Ajalnya selesai, selesai. Hmm. Saya punya masa hidup di sini Ajalnya selesai Ajal ini ada dua Ajal ada dua Atau dalam bahasa kita sekarang Manusia bisa memperpanjang harapan hidupnya Bagaimana caranya memperpanjang harapan hidup? Jadikan hidup anda berkualitas Kontrak bisa. diperpanjang Kontrak <laughs> diperpanjang Allah Oh ini bisa Sama halnya kalau saya berkata begini Setiap jam 6 pagi Atau sebelum jam 6 Matahari terbit Betul? Bisa tidak Dari mana anda tahu matahari terbit Cahayanya akan masuk di ruangan ini Iya kan? Bisa tidak cahayanya tidak masuk Bisa Kalau mendung Kalau mendung orang Allah begitu juga menyangkut ajal Orang ini ajalnya begini Kecuali Kalau ada sesuatu yang begini Bagaimana itu kecuali? Kecuali kalau dia bersilaturrahim Dia jadi panjang nah, Hubungan baik dengan manusia hmm. Kecuali kalau dia jaga kesehatan kalau jadi kalau dia punya ilmu Jadi ajal dua saya kira Ada, itu ada dua, ajal, itu ada dua saya. ajal Alhamdulillah Itu ada di surat al-an'am Alladhiqaba ajalan Wa ajalun musamma indahu Yang menetapkan ajal Tapi ada ajal tertentu di sisinya Yang tidak berubah Baik, Ibu kita akan lebih jauh, apa hak kita sebagai manusia untuk memperpanjang atau memperpanik ke kehidupan ya. dalam uh, usia dalam kehidupan kita ya. Kita bicara lebih jauh tentang hidup dan mati ya. Tadi Pak Kules menjelaskan tentang periode-periode kehidupan. Ya. Saya kira kita perlu mendapat penjelasan ya, jangan-jangan uh, masa yang sudah kita lewati itu kita nggak dapat isinya. <laughs> Jadi dijelas, apakah itu juga ditekankan dalam Iya, uh, Al-Qur'an al ada menekankan itu eh, tentang perkembangan eh, hidup manusia di dunia ini. Itu eh, dalam Suratul Hadid ada dikatakan dunia wa wa wa ta Ini gambaran dari hidupnya orang-orang Yang tidak berkualitas Nah bagaimana itu Waktu dia kecil Masih bayi Kanak-kanak Dilukiskan dengan bermain Tapi bermain itu eh Yang tidak punya tujuan Itu anak-anak Keluar eh, Apa namanya ini Tidak ada tujuannya Kalau dia sudah menanjak remaja Itulah wun. Lahu itu melakukan sesuatu yang tidak penting dengan mengabaikan yang penting. Remaja dia main tinggalkan belajar. Ini tidak berkualitas hidup ini. Kalau perempuan wazinatun. Zina itu artinya bersolek, berhias terus kalau ya ini kalau sudah dewasa itu tafahur berbangga-bangga menyangkut anaknya dan berlomba-lomba memperebutkan harta nah, ini ini dewasa kalau tua itu sudah digambarkan sebagai Quembang, yang tadinya mekar, layu. Nah, kalau tua bangka, itu Al-Quran melukiskannya dengan arzalil umur. Sudah tidak tahu apa yang dulu dia tahu. Likailah, ah, ha, fiko. Fiko. Hmm. Ah, nabi bermohon Ya Allah jangan sampai saya mencapai usia pikun. usia pikun hmm. ah, ini perkembangan dari i, tapi tapi sebenarnya dari usia kanak-kanak sampai usia 14 tahun itu orang bebas di sini peranan-peranannya orang tua mengisi anaknya mulai 15 sampai30-25 sampai Itu masa tanggung jawab pertama. Di sini sudah harus tak nampak tanda-tanda bahwa dia bakal berhasil. Dewasa sampai 55 tahun. Orang yang tidak berprestasi sampai umur 55 tahun sudah tidak mungkin akan berprestasi. Nah, jadi mengisi itu kan. Extra 55 tahun Usia tua sudah Sampai 70 tahun Usia pensiunan kita 55 tahun ah, 55 <laughs> usia pensiun ya, sebab sekarang apa, Dianggap sudah tidak Ini ini ya Dia tinggal Mengembangkan lebih banyak Dia punya Sisi-sisi eh, kerohaniannya Karena fisik juga sudah mulai menurun nah, Kalau nah, Itu tadi yang 70 Yang diceritakan Muhsin itu tadi Saya kira ya kan? Nah, Itu jadi diisi itu Setiap bagian dari usia ini Diisi untuk Memberikan kualitas hidup Dalam kehidupan dunia Supaya hidup lagi nanti Di sana Saya kira demikian Baik, saya kasih kesempatan pada Ibu untuk bertanya Silahkan Apakah e, orang yang berusia lanjut Takwa serta soleh kepada Allah ta'ala Itu kata-katanya tajam Dan doanya makbul Hmm. Orang yang berusia, berusia lanjut hmm. Takwah Allah menjanjikan Siapapun yang berdoa dengan tulus Tua atau muda Allah mengabulkan doanya Jadi nanti kan Ini nanti Mohsen bilang saya masih muda Atau tidak dikabulkan doa Begitu juga sebaliknya Walaupun dia tua Tapi tidak tulus berdoa Tidak ditabulkan oleh Allah Jadi persoalannya bukan persoalan berusia, usia ya. Bu ya? ya Persoalannya adalah Persoalan ketulusan ya. Ada lagi, satu lagi Ya, silahkan Pak Kuraiz Saya mohon Bapak menjelaskan Bagaimana hidup yang berkualitas itu Contoh sehari-harinya Contoh sehari-harinya Terutama bagi ibu-ibu rumah tangga seperti kita Bapak-bapak juga nah. Jangan ibu, -ibu aja bapak sehari-harinya saya kira simpel kesehatannya baik ya orang yang sakit tidak berkualitas hidupnya sehingga dia tidak tidak bisa bergerak pengetahuannya setiap hari bertambah kalau tidak bertambah pengetahuannya tidak nah, kalau begitu dia harus belajar kepekaannya baik ya, peka menjaga perasaan orang, dia pekaan. Malu menyinggung orang. Itu budaya malu itu. Itu sebenarnya bukti kualitas. Itu nabi dilukiskan sangat pemalu. Sangat pemalu. Malu ditanya tidak tahu. Punya kepekaan. Ah, peka terhadap orang lain. Oh, kasihan dia begitu. Ah, itu orang yang berkualitas hidupnya. Ya kan? Tanda-tandanya Apakah kualitas kita dalam hidup itu berkaitan dengan kemampuan diri kita yang berkembang Atau tergantung pada pemanfaatan kita pada orang lain dan lingkungan kita dan dunia Semuanya Kita diberi potensi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Potensi ini harus dikembangkan Semakin kuat kita mengasah potensi itu Semakin berkualitas hidup Mau lihat, ada orang-orang Yang lumpuh Cacat Karena dia mengasah Dia punya potensi Bisa lebih hebat Daripada orang yang sehat ada, ada. Karena dia mengasah potensinya Dia mengasah potensinya Nah begitu juga Kita punya otak ini Ini kita belum gunakan semua potensi otak itu nah, Berapa buku yang Kita baca sehari. Baca buku enggak? Alhamdulillah. Sebenarnya bisa lebih banyak dari itu. Itu orang-orang di Jepang kita lihat. Itu di kereta baca buku. Orang-orang ini kita. Kualitas hidup rendah yeah. Karena kita tidak mengasah hidup kita. Banyak hal-hal ya, baik yang belum terbudaya bagi bangsa betul. kita gitu. ya belum terbudaya Nah ini yang kita mau mengisi hidup ini Supaya kita dapat kualitas hidup yang bagus di sana Sa uh, uh, Muncul lagi pertanyaan kita lebih jauh Karena tadi di awal banyak, kebanyakan kita memang masih takut tentang mati Apakah ini berkaitan dengan kita mengisi hidup dengan kualitas tadi? gitu uh. Salah satu sebab orang takut mati Banyak sebabnya Yang pertama, eh, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana Kita kalau gelap itu takut nah, Sebenarnya agama datang menjelaskan ini begini, begini, begini Jadi kalau perketahuan Anda bertambah, Anda tidak akan takut mati Baik, itu yang pertama Pak Kores ya. ya Tadi uh, yang pertama tentang kenapa orang takut mati Ada yang lain Pak Kores? Ada yang lain Jadi uh, yang kedua itu Dia takut meninggalkan Yang di dunia Boleh jadi dia takut keluarganya Boleh jadi dia takut Gimana nih harta saya Ada kekhawatiran Saya takut mati anak saya masih kecil-kecil Ya Agama datang Jangan takut Orang yang istiqamah konsisten menjalankan ajaran agama turun sili berganti malaikat berkata kepadanya jangan takut jangan sedih kami yang mengurus apa yang kamu tinggalkan Ada orang takut mati baru, warta saya bagaimana nih? Sebenarnya dia tidak perlu takut mati. Karena di sana dia dapat lebih bagus dari di sini. Ya. Itu agama yang ini, tapi kan kita lupa nih. ya Ada orang jelas akan takut mati seseorang yang disuruh pindah dari istana ke gubuk. Ya, enggak mau. Tapi kalau disuruh pindah dari gubuk ke istana, pasti malah contoh-contoh jadi sebetulnya secara uh, uh, apa sedih ketika kematian itu cuma uh, apa dorongan-dorongan psikologis Sesungguhnya Ika. tidak perlu sedih dong orang... sebenarnya itu sebabnya agama hanya eh, membolehkan orang itu berkabung tiga hari setelah tiga hari mestinya sudah normal yang manusiawi ya orang menangis manusiawi orang ini sudah berlama-lama bersama tetapi sebenarnya kalau dia berpikir lebih jernih orang di sana lebih senang dari di sini iya kan nah tapi itu lagi selama di, berkualitas hidupnya persoalannya kan yang menentukan itu waktu kita hidup di sini itu yang menentukan jadi jadikan hidup Anda berkualitas Banyak belajar, banyak giat Bekerja, banyak pekah Kalau tidak, tidak berkualitas tidak. Pokoknya ketika seseorang meninggal uh, Jasadnya kan tidak ada uh, Kehidupannya, dia meneruskan kehidupannya ke alam yang lain ya. Tetapi adakah hal-hal yang kemudian bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk orang yang tinggal? kekuatan untuk orang yang orang ditinggalkannya orang yang ditinggalkannya apakah semata-mata harta atau semata-mata oh nah itu, itu itu kan yang dinamai amal jariah nah kualitas hidup lagi nih apa itu? ilmu yang bermanfaat semakin banyak ilmu Anda semakin dapat dimanfaatkan oleh orang lain semakin berkualitas hidup Anda sedekah ya kan? Itu semakin berkualitas hidup Anda Karena dengan sedekah Anda bisa menjadikan orang giat melakukan aneka giat mm -hmm. Ya, saya kasih kesempatan lagi untuk Ibu-Ibu Silahkan Pak Kurais, kalau kita melihat saudara kita atau kenalan kita itu sakit, sangat menderita, parah sekali Bagaimanakah sikap kita, apakah kita boleh mohon kepada Allah Ya Allah mohon dipercepat begitu ajalnya gimana Pak Ustaz? Ya, seorang tidak boleh mengharap mati Itu satu dulu Tidak, apalagi bunuh diri Betapapun sulitnya apa yang dia hadapi Tetapi Kalau memang sudah begitu sulit keadaannya Dia boleh berdoa begini Ya Allah, ambillah dia wafatkanlah dia kalau kematian itu baik buat dia. dan panjangkan usianya kalau usia ini baik buat dia jadi dia jangan minta saya matikan saja ya Allah. Nah, kita yang melihat orang yang begitu juga bisa berdoa seperti itu nah, di sisi lain agama juga menganjurkan kalau kita melihat satu orang berada dalam bencana maka renungkanlah bahwa Anda tidak dalam bencana sehingga bersyukurlah kepada Tuhan sujud syukur tapi bukan di hadapan orang. Itu. Saya kira melanjutkan tentang sakit tadi. Ada yang mengatakan bahwa kalau orang dalam keadaan sakit, mereka sedang oh, apa? Kontemplasi apa sih? Apa merenung. Yang dia oh. tadi bilang loh tadi. sedang evaluasi diri. Iya, Nah, ada yang mengatakan bahwa sakit itu sebagai pelebur dosa-dosanya Oh, jelas Tidak tersentuh seorang mukmin oleh duri Dan dia tabah dan bersabar dalam hal itu Kecuali Allah menghapuskan dosanya ya nah, Tapi kan ada, ada sabar nih Ada tabah Tapi kalau lantas meraung-raung, menggerutu, dan lain-lain sebagainya Tidak Mm -hmm. Baik Pak Kudas, terima kasih Terima kasih B. Ibu, terima kasih Sin kasih. Terima kasih Jadi beta betapapun uh, hidup yang sebenarnya adalah hidup yang berkualitas Tetapi ada hidup yang yang lain lagi yang lebih berkualitas adalah hidup di akhirat yang menjadi tujuan kita Apapun yang kita lakukan di dunia Itu akan kita pertanggungjawabkan pada kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti Terima kasih untuk kehiasan lontara hati juga PSQ Pusat Suri Quran saya Bisnu Prayuda, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh